Pak Andre selamat siang Selamat siang Halo selamat iya, siang Ya komentar Anda Pak Komentar saya sangat tepat ya Untung Pak s b y nggak taruh orang politik Orang Golkar segala m a c a m Karena Pak Dahlan ini Itu memang dia sangat profesional Satu Kedua dari kalangan sel Seluruh kalangan Bisa diterima Karena kita juga kenal banget Pak Dahlan ini memang、uh, Cukup punya hubungan baik dengan RRC ya Jadi dengan segala m a c a m minoritas disini Segala m a c a m Yaitu profesional Saya kira Saya kira udah oke、okay、lah Dibanding y u taruh orang dari partai politik t e r b e n t u k m u n g k i n partainya sendiri Mudah-mudahan Pak Dalan tuh jangan suka diminta-mintain duit Sama partai politik Biar BUMN kita bisa maju Seperti di Singapur Ada a itu segala m a c a m lah yang di Singapur a itu bisa maju semuanya Terima kasih Baik, terima kasih Pak Andri Pak Dibio, selamat siang Ya, selamat siang Menurut saya tempat Pak Dilan Iskan jadi Direktur BUMN Karena BUMN kita tuh banyak pensolengnya Jadi harus banyak ditertimkan Dan harus ditangkapin para penyora yang j a t u Saya sekali terputus Bapak Lukito Selamat siang Iya selamat siang s i l a k a n Pak、uh, Begini kalau menurut saya Jangan buru-buru ya Padahal di PLN itu jangan dipindah dulu Sampai Markus b e n a r gitu Baru Nanti kalau PLN kan lebih luas tuh Lebih banyak lagi Kasian beliau yang nanti pusing Yes, Baik, terima kasih Pak Lukito Pak Sebastian, selamat siang Siang, Pak CLM Kalau dilihat dari fungsi Memang tepat Pak Dahlan Iskan Menegang Menteri b e l m n Tetapi kalau dilihat dari psikologi tanggung jawab Saya sebetulnya bingung Pak Dahlan Iskan kemarin sampai nangis Terisak-isak, dia bilang lagi membenahi p l n Sebetulnya secara psikologis Sesuai dengan tanggung jawab dia yang sudah membenahi PLN seharusnya dia、kan. terus itu pegang, kenapa? sesuai komitmen dia untuk memperbaiki PLN pegang dong sampai selesai maksudnya apa? PLN dia bisa benahi dia bikin bersih kalau dia tinggalkan PLN, nanti PLN mau jadi apa? nah jadi saya menyayangkan sampaikan kepada Lenis Khan tanggung jawabnya belum selesai, nah kalau sebagai menteri saya lihat SBY mau ngambil ...yang bagusnya aja, kenapa? Dia selalu mengambil orang yang baik Tetapi itu untuk pencitraan dia Bukan untuk Sinerja dari menteri bersangkutan Nah saya lihat disini Pak d a h l a n i s kan Tidak bisa akan Membereskan BUMN, kenapa? Disini sudah menggurita korupsi itu Seperti SBY a n g Memimpin Republik ini Dia tidak mampu membenahi Karena sistem itu sudah sedemikian rusak Dan itulah yang terjadi. Di PLN si h Pak Daladiskan h berhasil, tapi di BUMN masih tanda tanya karena apa. Dia sendiri tidak akan mampu melawan gurita korupsi yang terbesar yang terjadi di BUMN ini. Kita tahu semua bahwa BUMN adalah sarang untuk、uh, menguangkan partai. Ataupun sarang untuk pencarian uang bagi partai-partai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Dodo Silahkan e l a a m t s a n g s i komentar n ya Kalau menurut saya ya Itu dengan Ini sebetulnya cukup momentum cukup bagus juga ya Jadi pengalaman pada a n d Iskan itu Dia juga belajar banyak dari pengusaha-pengusaha Dari tiang hoasana gitu ya Jadi yang mengutamakan kerja keras Kerja keras Kemudian keuletan Jadi itu supaya di BUMN itu juga harus meniru Filosofi dari orang-orang pengusaha Cina disana gitu ya サクラス、トゥブティアン、ア、えーま、バのゥタン、トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ s ゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥト�� パンダは何だ Baik, terima kasih Pak Indra Tarsono, selamat siang Selamat siang, kalau menurut saya、eh, Mestinya bisa cari orang lain Kalau nama PLN lebih bagus, nanti PLN-nya jadi jelek Terus yang kedua, biasanya SBY cuma mau cari pengaruh Dengan bagi-bagi kursi tambahan Seperti Wakil Menteri dan lain-lain Dan yang artinya terakhir itu adalah pemborosan Kenapa dengan ditambahin Wakil Menteri dan lain-lain Berarti kan tambah biaya lagi Ini pasti ada hubungannya dengan pemilu Jadi n gak g ada gunanya Terima kasih Baik, terima kasih Pak Arsono Pak Leo.、E, Selamat siang juga Pak Geri Ya, s i l a k a n Pak Leo Ya,、e, komentar saya sih Kalau mengenai sumber daya mineral begini kan luas sekali ya、e, Pak, apa Pak Dahlan i k a n ini belum tentu ada kemampuan seperti itu ya Tapi kita akan lihat ke depan nantinya、e, Untuk keangkatan saya sih Pak Dalan h sakit begitu Apalagi mengatakan matakan istrinya terenak sedunia 私リガン・ラコパン・スマン・フォン・パータラン・エスカン・マカティ・トリガン・ジ n ー・レ y プラポジュラディテパウジェイヤ・ヤ・サイン・ヤ・マガン・バジュヤ・グルナリア・ポジティ・パーパータラン・ディ・メン・ジェインネン・カラナ・サティ・ミブリオ・サン・ディ・プル・ウ・タン・ディ・ペ・エンネン・サイア・セク・カラ・ ...progresnya positif ya.、E, saya tidak tahu apakah nanti beliau itu... ...bukan mengurus satu kan itu BMN. e Begitu banyak ya, puluhan ya.、E, apakah beliau itu dengan kondisi fisik yang seperti itu... ...mampu n g g a k menjalankan tugas-tugasnya. Kalau kepiawan beliau terhadap、uh, bisnis atau utaha... ...maupun pengetahuan beliau, saya n g g a k ragukan. Tetapi k e s e h a t a n n y a ini perlu、eh, dipertimbangkan secara m a s a kepada alam sendiri. Sian, terima kasih ya. Ada Bapak Budi, alo b p a k Budi. Sebenarnya i n t e g r i t a s n y a Pak Daslan bagus. Tapi sayang di PLN kalau baru s e b e n t a r baru menata sistem terus d i t i n g g a l k a n Yang saya takutkan PLN-nya n g d a k bisa keurus seperti dulu lagi, biar klep lagi gitu. パパビネットでパンチがランチパン、フィギュアスケートが大好き。ファンフいンファンファン a ァンファンファ s ファンファンファンファンファンフ d ンファンファンファンファンファンファンはァンフはンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンファンフ Pak j a l a n ini contoh anak bangsa yang sangat k o m p e t e n yang sakit b a g u Tapi sayangnya masih tetap dijolimin. Coba, itu sutek yang belum berfungsi, dirusakin. Belum ada tersangka sama p i sekarang, aneh kan? Tadi malah dia digeser. Itu karena apa? Itu anggota DPR yang jadi pengusaha-pengusaha yang,、uh, yang ngempelang, n gak g bayar listrik. Itu bukan ratusan juta, itu ratusan miliar mereka n gak mau bayar. Mereka selama ini pengak, jadi mau menggeser Uh, um, pak dalan ini supaya mereka bisa maling lagi nggak bayar listrik jadi mereka bisa untung padahal itu bukan untung itu sama aja makan、uh, uang rakyat nggak mau bayar listrik selamat sore pak robert selamat、oh, sore ya silakan pak robert ya pendapat saya begini bu sekarang ini kan pln di halo iya silakan sekarang ini kan pln di padahalan ini kan bagus Jadi artinya kinerjanya PLN itu sudah semakin baik. Karena saya ambil contoh begini. Saya sendiri merasakan bahwa PLN saat ini lebih baik karena saya belum lama ini lampu di ruko saya mati. Saya telepon itu jam 12 siang. Tapi ternyata jam 12 lewat 5 menit itu orang PLN sudah datang. Sedangkan biasanya dulu-dulu itu sampai berjam-jam baru datang. Ini artinya apa? Kinerja PLN itu udah, udah lebih baik. Mereka di manajemen, diatur supaya bisa memuaskan pelanggan. Nah sekarang ini belum, belum, belum tuntas pekerjaan beliau. Artinya belum selesai. Jadi ya, memang hak prioritas presiden, tapi lebih baik sih p a Dahlang i s a n itu tetap di PLN. Kenapa? Karena kinerja PLN itu sekarang lebih baik dan lebih bagus. Kalau sudah tuntas, mungkin ya lima tahun, barulah どうもありがとうございました。sekarang mulai b e r s i ありがとうございました。 wajar-wajar aja dia diangkat untuk menteri yang lebih d UMN ya, pengantara ya jadi dia bisa membersihkan departemen-departemen yang lain gitu bu mudah-mudahan nanti pak isapnya bisa lebih berhasil, gitu aja terima kasih. ya, terima kasih Pak r i v f i n Pak Hartono, sama e l t sore s i l a k a n sore, ini kau b e、eh, n a r b e n a n padahal、eh, satu keusahaan itu kalau BUMN itu dia harus mempunyai t keusahaan はでは、3の時に、に、3m の時に、3m の時に、3に、3m の時に、3m の時に、3m の時に、3m の時に、3m の時に、3m の Dan yang pasti, kita kayaknya bakal siap-siap untuk m a s t e r i n g s e r i n g mati lampu kalau badan dan ikan s diganti. <laughs> terima kasih. Terima kasih. k e r m a k a l i h t e m a k i h t i p a k l i m s i l a k a n y a Terima kasih. s a y a m a u s a r a n u n t u k a m a k a s a s e r a k s r a k a s i i s h kasih. i a kasih. t e r a kasih. a k a s i t e r a k a s a k a s a k s e a k s e k h e a s t e a k a h a k a t a n t e r i a k a s i a d i s t r e s l a g i n g u r u s b h m n p e n y a k i t n y a j a d i t a m b a h p a r a h g i t u Dan untuk ASB tolong p e r t i m b a n g k a n lah Di a yang udah Malang, pa, bagus Tengah jalan dia Selamat malam Pembeliannya tadi sebelumnya Mohon dikecilkan peluwa radionya pak Iya Saya sangat setuju sekali dengan pemilihan d a h l a n i Skan ya Sebagai Menteri BUMN ya、uh -huh. Saya melihat karena beliau kan seorang CEO Jawa p o s Group ya awalnya ya Artinya dari kalangan profesional Ya kan Artinya dia berpengalaman sekali Jadi diharapkan nantinya dengan menjadi Menteri BUMN diharapkan dia secara profesional sehingga nantinya BUMN itu pada untung semuanya. Tidak ada f i s i t begitu kan. Sekarang banyak BUMN yang lagi banyak d e f i s i t tuh ya kan. Harusnya kan lebih menguntungkan dengan dia diangkat sebagai Menteri BUMN diharapkan nanti menghasilkan profil dari BUMN itu gitu loh. Perekonomian jadi lebih bagus gitu loh. Oke,、okay, s a y i m a kasih a k パーダランチュラミアン、マランニューセキュリアン、パーダランランチュラミアン、パーダランチュラミアン、イト、ボスネジャワポス、イト、オランカヤ、イト、ラバヤ、デュドク、デュドク、デュランジャナ、タウン、ドゥアリブド、プラス、アプリオ、イト、テディアン、オナ e ト、デディ、サラサ e エコノミネオ、イブラリト、 サーライト、キタジャンアンマウディボーンイン、エクアルプレディテレアナエ、アパデプロラケットチェール。やかんニアオリブラウィスとデルンテアナエ、キュータウンドプランテレアナエ、カケットパウティダ。あ、イトワイトブギトウモアレクンサラム、シュワマトバラム。サラムパミン。 Bapak Amin, selamat malam. Malam Bu. Silakan komentarnya Bapak. Iya, saya sih juga bingung nih, presiden kita kan dulu Bapak Gus Dur kan tidak bisa melihat, tapi kayaknya presiden kita yang sekarang ini bisa melihat, tapi kayaknya seolah-olah tidak bisa melihat, tidak bisa, -bisa melihat keadaan rakyat sekarang gitu Bu, tidak pro rakyat g itu. t e m a kasih Bu.